Hai hey, hey, hey, hey, kembali hey, jangan lupa saksikan video in akustik in kami in lainnya hanya YouTube channel awal gue gak terang-terang nih, uh, ini ceritanya salah satu uh, temen IT yang dulu di base camp. Sini datang, orangnya tuh mohab gitu, terus tatonya banyak juga. Nah dia tuh cerita sama gue kalau, itu berapa kali nolak, uh, ditolak gitu. Berapa kali nembak, ditolak mulu. Gitu. Jadi cerita gak terang-terang tuh ceritanya dia Oh be